Mitra Bisnis melalui tajuk Platform Presiden 2014, Kwi Kiyandi mengungkapkan sumbangsihnya untuk memperbaiki sistem politik, demokrasi, serta ketatanegaraan. Menurutnya, struktur ketatanegaraan atas dasar UUD 45 yang telah diamandemen hingga 4 kali, mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kacau balau. Mengingat, demokrasi yang didasari oleh UUD hasil amandemen tidak mencerminkan keperluadian bangsa Indonesia, bahkan membuat elit-elit berperilaku yang sama sekali menyimpang dari akar budaya dan nilai-nilai luhur serta karakter bangsa. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas kondisi ini segera kita berbincang dengan Kwi Kian Baik Pak Quick, apakah sudah satu keharusan kita kembali kepada UUD 45 sebelum di amandemen, untuk kemudian kita melakukan penyempurnaan terhadap konstitusi kita secara lebih berhati-hati seperti yang Bapak usulkan? Saya tidak mau mengatakan bahwa itu tidak perlu di amandemen, tetapi... Saya mahu bahawa, eh, kita harus mengakui dong amandemennya warah-warahan gitu. Betapapun hebatnya, sekarang pertanyaan saya. Setelah demokrasi, niat, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini oke okay apa tidak? Jadi bottom line-nya pada akhir-akhirnya sendiri menyengsarakan rakyat atau tidak? Membikir kekacauan di dalam penyelenggaraan negara atau tidak? gitu. Dan kalau melepaskan diri dari sana, lalu kemudian hukum, ya itu artinya... Hukumnya dijadikan suatu teknik, suatu alat instrumen tanpa ada rohnya, tanpa ada uh, landasan falsafahnya. Nah, gimana? Apa yang memang begitu? Nah, seperti misalnya Singapura, ya. nah, yang diartikan demokrasi itu apa? Apakah orang tidak boleh berbicara, orang tidak boleh mengkritik? Boleh. Caranya mengkritik bagaimana? Asal tidak, asal sopan saja boleh. Pemerintah yang dianggap diktatorial, tanda kutip kalau saya mengatakan bukan pemerintah yang diktatorial, akan tetapi pemerintah yang tegas, gitu kan? Nah, di sini banyak yang mau mendambakan pemerintah yang tegas. Tapi di lain pihak memang ada kelompok kecil yang nggak peduli lah, dampaknya apapun tidak peduli, pokoknya demokrasi sebisa mungkin gitu. Tapi bagaimana kita juga bisa mengakomodir mereka-mereka yang berpandangan kita harus menjalankan demokrasi yang sebebas-bebasnya, takui? raya nah, gimana? Nah, demokrasi anaersep bebas bebasnya apa ya betul? Bebas bebasnya un um, demokrasi yang kayak bisa beli suara kok kan gitu. Dan kondisinya masih koruptif kok. Dan kemudian rakyatnya banyak yang belum berpendidikan ngerti aja enggak demokrasi itu apa. Kalau ini semua tidak mau diperhitungkan ya ya repot. Demikian ukianggi. Beni Rahmadi Pasifan.